Assalamualaikum warahmatullahi berita malam edisi hari ini Sabtu 18 Maret 2017 dibacakan Ardiansyah. Kawanan gajah liar kembali mengamuk dan merusak tanaman warga Kemala. Korban terseret arus di kerungklut ditemukan tidak bernyawa. Istri perwira polisi coba bunuh diri di ruangan Kapolsek. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Ajatenggara, Radio City 94,4 FM dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loksmawe. Inlah berita dan laporan selengkapnya dari istum Dalun kawanan gajah liar kembali mengamuk dan mengobrak abri ratusan hektar tanaman padi siap panen milik petani di Gampung Dijim, Kecamatan Kemala, Pidi. Dinas terkait diminta untuk segera turun tangan sebelum jatuhnya korban jiwa. Gesi Gampung Dijim putih mengatakan kawanan gajah liar diperkirakan berjumlah 17 ekor telah dua hari berkeliaran di kawasan gelebarat dan masuk ke Gampung Dijim. Gangguan satwa yang dilindungi itu kian meluas dan merusak tanaman produktif di Kecamatan Mila dan Kemala. Bahkan kawanan gajah liar telah menghancurkan tanaman padi milik petani di Gampung Dijim. Petani hanya pasrah saat menemukan tanaman padi mereka telah rusak diinjak binatang berbadan besar tersebut. Karena itu dinas terkait diminta segera turun tangan sebelum jatuhnya korban jiwa. Menurut putih, gangguan gajah liar yang merusak tanaman warga sudah sering dilaporkan kepada PMKPD. Tapi hingga kini pengusiran kawanan gajah liar dilakukan tidak efektif dan belum maksimal. Sehingga gerombolan gajah tersebut balik lagi ke pemukiman dan merusak tanaman warga. Sudarlun korban terseret arus sungai Klut di Gampung Paya, Kecamatan Klut Utara, Aceh Selatan, Sabtu pagi ditemukan mengambang, satu kilometer dari lokasi korban dinyatakan hilang. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa setelah dua hari terseret arus. Ketua Satgasar Aceh Selatan Maif Hendri SEI mengatakan, Korban atas nama Hashimi, 20 tahun warga Gampung Paya, hilang terseret arus sungai Klut di Gampung Paya, Kecamatan Klut Utara, Kamis lalu, pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Upaya pencarian korban dalam dua hari ini melibatkan tim gabungan dari Satgasar Basarnas, Rapi, BPBD, dan dibantu personel TNI Polri. Tim gabungan ikut menyusuri sepanjang sungai Klut. Pada Sabtu pagi Hashimi ditemukan mengambang 1 km dari lokasi korban dinyatakan hilang. Korban ditemukan tidak bernyawa tepat di depan posko yang didirikan tim SAR di Gampung Pulau Kambing. Jamat Utara Hazainal ASE membenarkan informasi telah ditemukannya jenazah korban terseret arus tersebut. Tim gabungan langsung mengevakuasi jasad korban ke rumah duka. Jenazah korban telah dikebumikan di kampung halamannya. Dalun wanita berinisial Y 34 tahun, istri Kanit Intel Kampolsek Bangun Purba Deli Serdang, terkapar di ruang kerja Kapolsek Firdaus, Serdang Bergadai, Sumatera Utara. Kuat dugaan Ye sengaja bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu setelah kasus perselingkuhannya dengan polisi muda terbongkar. Percobaan bunuh diri ini dilakukan Y pada Rabu lalu saat ia dan Bribda NS diringkus kalah berduaan di kamar 04 Hotel Graha Sultan, Kecamatan Serampa, Serdang Bergadai. Keduanya dipastikan pasangan selingkuh karena Yee berstatus istri Ibda Api yang menjabatkan IT Intel Kampolsek Bangun Purba. Keduanya pun langsung diamankan untuk diperiksa terpisah. Bribda ENS diboyong ke seksi propam Polresergai sementara Y digiring ke Polsek Firdaus. Namun ketika ditinggal beberapa saat di ruang Kapolsek, Yee nekat mengakhiri hidupnya dengan menegak cairan pembersih lantai. Meski sempat dinyatakan kritis namun wanita itu lolos dari maut. Hingga kini Ye masih dirawat di Rumah Sakit Umum Sulaiman Berdasarkan pemeriksaan, Sejoli yang usianya terpaut 12 tahun itu Mengaku memiliki hubungan spesial Keduanya saling kenal melalui media sosial Dalam setahun terakhir hubungan keduanya semakin serius Dan diakui Bribda NS sudah beberapa kali melakukan perjinahan dengan Ye Darlun Dinas Kesehatan Aceh Utara mengajukan 6 dari 31 puskesmas dalam 27 kecamatan di kabupaten setempat untuk mendapatkan akreditasi dari tim Kementerian Kesehatan. Kemenkes mewajibkan puskesmas mendapat akreditasi paling lambat pada tahun 2021. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara Dr. Mahrozal mengatakan informasi dari Kementerian jika ada puskesmas yang tidak mendapat akreditasi hingga 2021 tidak bisa menjalin kerjasama dengan program jaminan kesehatan nasional. Tapi yang terpenting lagi adalah dengan telah terakreditasi, pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan administrasi semakin tertib. Karena itu pihaknya mengajukan 6 dari 31 puskesmas dalam 27 kecamatan di Aceh Utara untuk mendapatkan akreditasi dari tim Kementerian Kesehatan. Ke 6 puskesmas yang diajukan akreditasi adalah Luk Beringin, Kecamatan Tanah Jambuayi, Tanah Luas, Samudera, Bakhtia, Dewantara, dan Muara Batu. Mahrozal menyebutkan visitasi tim independen ke Nampuskesmas dijadwalkan pada 22 hingga 26 Maret mendatang. Penilaian dalam rangka akreditasi itu adalah administrasi yang meliputi jumlah pasien yang berobat, baik harian maupun bulanan, kelengkapan laporan, pelayanan dan kunjungan petugas di posyandu dan klinik serta kesiapan petugas. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Sudarlun Polsek, Medan Timur, meringkus seorang pencuri uang dari dalam mobil yang terparkir di komplek Medan Center Point, Jalan Timur, Medan Timur. Dua pelaku lain yang disebut melarikan uang Rp 50 juta rupiah masih diburu. Tersangka Putra Girsang diciduk polisi dari sebuah lokasi di dekat rumahnya Jalan Bukit Seguntang, Medan Timur, Sabtu Siang. Keterlibatan pelaku terungkap dari rekaman CCTV yang dipelajari polisi sejak kasus pencurian terjadi sehari sebelumnya. Kanditra Polsek Medan Timur, Ibtu Ainul Yakin, mengatakan dari rekaman terlihat pencurian itu dilakukan tiga orang. Pelaku memecahkan kaca mobil milik takbir siregar 58 tahun. Korban yang mengklaim tas yang diambil pelaku berisi uang Rp 50 juta rupiah. Namun dari tangan tersangka Putra Girsang tidak ditemukan barang bukti uang hasil rampasan dari dalam mobil korban. Polisi juga menemukan alat isap sabu-sabu serta sebuah obeng. Dua pelaku lain yang disebut melarikan uang 50 juta rupiah milik korban masih terus diburu. Polisi memastikan telah mengetahui dua pelaku lain yang terlibat pencurian uang tersebut. Keduanya diminta untuk segera menyerahkan diri. Darlon seorang anggota TNI BKU dari kesatuan 726 Kodam Wirabhuana yang bertugas di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah tewas setelah ditikam oleh seorang warga Dusun Marenhanu bernama Rendy tepat di bagian dada. Insiden penikaman terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Tengah. Penikaman berlangsung saat korban dan duwarkannya yakni Pratu Muhammad Yahyan ...dan Prada Agung hendak mencari seorang warga bernama Hani... yang diduga telah membuat keonaran di desa Marehanu. Beberapa saat kemudian terjadi keributan di rumah Kepala Dusun... ...dan saat itu korban bersama tiga rekannya langsung menuju rumah Kepala Dusun. Saat itulah pelaku langsung menusuk korban. Korban sempat dilarikan ke puskesmas Pasanea... ...oleh pratu ansar dan komandan pos untuk menjalani perawatan medis. Namun naas tidak lama kemudian korban menghembuskan napas terakhir. Cinajah korban saat ini telah dibawa ke Ambon untuk selanjutnya dipulangkan ke daerah asalnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara pelaku penikaman anggota TNI telah ditahan. Sudahlun setidaknya 26 anggota pasukan pro pemerintah Yaman tewas dalam serangan roket ke sebuah kem di sebelah timur sana, ibu kota Yaman. Kelompok pemberontak Houthi mengklaim sebagai pelaku serangan tersebut. Menurut sumber militer Yaman, seperti dilansir kantor berita IP, Serangan pada Jumat waktu setempat menargetkan masjid yang berada di Kem Kovol di Provinsi Merib saat sedang berlangsung salat Jumat. Seorang pejabat militer di Merib mengatakan serangan itu dilakukan dengan roket-roket jenis Ekati Yusa. Sementara itu kantor Berita Sabah yang dikuasai kelompok pemberontak Houthi mengklaim pemberontak Syiah telah melakukan serangan tersebut. Namun disebutkan bahwa senjata utama yang digunakan dalam serangan itu adalah rudal buatan Iran Zelzal I. Yang diikuti dengan tembakan artileri Setidaknya 26 anggota pasukan pro-pemerintah Yaman tewas dalam serangan tersebut Puluhan jasa tentara hangus terbakar telah dievakuasi dari lokasi Pasukan pro-pemerintah Yaman telah berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah Provinsi Merib Dari tangan kelompok pemberontak Houthi Sejak dimulainya intervensi militer Arab Saudi dan koalisi pada Maret 2015 lalu